Sudahlun Buron Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sekaligus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Izil Azhar, ditangkap selama 4 tahun dalam pelarian. Izil Azhar atau Akrab disapa Ayah Merin yang menjadi DPU KPK dalam kasus korupsi sejak 30 November 2018 lalu ditangkap di Bandar Aceh selasa kemarin. Kabupaten Humas Polda Aceh Kombes Polisi Joko Krisdianto mengatakan bahwa Ayah Merin ditangkap pada selasa kemarin pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di Simpang, Liba, Banda Aceh. Saat ini Ayah Merin sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Aceh sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Sementara juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan izil ditangkap KPK setelah melarikan diri dan ditetapkan sebagai buron sejak 30 November 2018. KPK telah berkoordinasi dengan pihak Polda Aceh sejak Desember 2022 untuk melacak Ayah Merin. Dengan bantuan tim dari Polda Aceh, tim berhasil menemukan DPU KPK atas nama Izil Azhar. Ali mengatakan Izil segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK mengapresiasi Polda Aceh membantu KPK memburu buronan korupsi yang telah kabur selama 4 tahun. Adapun Izil Azhar ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pembangunan dermaga Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011. Ia disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Aceh Irwan Yusuf. Mereka diduga menerima gratifikasi Rp32 miliar. Rupiah. Kita lanjut lagi berita pagi ini sudah lulun setelah dari Banda Aceh. Kali ini ada berita dari Tamiang bersama laporan Rahmat Wikuna. Banjir yang melanda Tamiang secara perlahan surut sejak selasa siang kemarin. Walau demikian ribuan orang masih bertahan di pengungsian karena khawatir banjir susulan kembali terjadi. Genangan banjir yang sebelumnya merendam kecamatan di wilayah hulu dan tengah kini telah terpusat di wilayah hilir seperti Bendahara dan Serui. Ketinggian air di wilayah ini bervariasi antara 40 hingga 70 cm. Dari rilis yang disampaikan BPBD Tamiang, genangan air tidak lagi ditemukan di tiga kecamatan yang sebelumnya terendam parah yakni Bandar Pusaka dan Sekerak. Ketinggian air di daerah ini sebelumnya mencapai 1,5 meter. Bambang menambahkan genangan banjir di wilayah Hulu sudah sepenuhnya mengalir ke wilayah hilir kecamatan Serui dan Bendahara. Tumpahan air ini menyebabkan sejumlah kampung di dua kecamatan masih tergenang. Meski ketinggian air cenderung surut, jumlah pengungsi hingga hari keempat banjir masih tinggi Data yang disampaikan pengungsi saat ini mencapai 658 KK atau 2.411 jiwa Darlun atap 33 unit bangunan baik berupa rumah maupun kios tempat berdagang Di Kampung Jawa Lama, Banda Sakti Loksmame rusak setelah diterjang angin kencang selasa dini hari Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun sempat menimbulkan kekagetan warga Terutama para pemilik rumah Untuk diketahui Lok dan sekitarnya Dilanda hujan lebat yang disertai angin kencang Selasa dini hari Saat cuaca ekstrim tersebut berlangsung Seng yang menjadi atap rumah warga berterbangan Kejadian ini membuat warga panik Dengan suara riuh Seng yang berterbangan Gesi Kampung Jawa Lama, Samsul Bahri mengaku, ada 33 bangunan yang atapnya rusak setelah diterjang angin kencang. Terparah lima rumah namun tidak ada yang harus mengungsi. Para korban semuanya masih bisa menempati rumah mereka masing-masing. Menurut Samsul Bahri, kerusakan bangunan ini telah dilaporkan ke Dinas Sosial Loks Mawai. Ia berharap ada bantuan dari dinas terkait untuk para korban. Garlun, setelah dari Loks Mawai kita beralih ke Aceh Besar. Tim gabungan Opsional Satreskrim Polres Aceh Besar beserta Unit Reskrim Polsek Pulau Aceh mengamankan ras 22 tahun pria asal Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Ia diduga sebagai pelaku pencurian di sebuah rumah yang terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023 di Desa Serapung Kecamatan Pulau Aceh Aceh Besar. Kasateles Krim Polres Aceh Besaraka, Viverdian Chandra, mengatakan tindak pidana pencurian itu dilaporkan oleh Junaidi, 48 tahun, yang merupakan kepala desa Serapung. Berdasarkan kronologi kejadian, saat itu korban baru saja tiba dari bandar Aceh. Saat korban hendak pergi ke kamar utama dan meletakkan barang pribadinya ke lemari, korban melihat lemari tersebut sudah terbuka. Korban sontak langsung mengecek uang dan emas yang tidak ada lagi, serta melihat ke arah jendela kamar juga telah terbuka. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian uang tunai 16 juta rupiah dan emas 1,5 mayam total. Kerugian yang dialami korban mencapai 20 juta rupiah lebih. Lalu korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulau Aceh. Setelah menerima laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi. Saat kejadian ternyata pelaku ras bekerja pada gudang ikan milik korban dan tinggal di rumah korban. Dari hasil interogasi tersangka RAS mengakui bahwa telah melakukan pencurian barang milik korban. Tersangka pun langsung diringkus polisi untuk proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, saat ini kita beralih ke berita nasional. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pendiri sekaligus mantan presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin selama 3,5 tahun penjara. Ya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Mark 8 nomor penerbangan JT610. Anggota majelis hakim Hendra Yurisdiawan menyatakan Ahyudin dinilai terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menurut menjelis hakim, tindakan ex-pendiri ACT ini dilakukan bersama-sama dengan Presiden ACT periode 2019-2022, Ibnu Hajar, dan ex-Vice Presiden Operasional ACT, Haryana Hermain. Hakim Hendra juga memaparkan hal-hal yang meringankan vonis Ahyudin. Salah satunya, ex-pentinggi yayasan ACT ini telah berterus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Usai ponis tersebut, Ahyuddin, tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kejari Selatan menyatakan pikir-pikir. Zarlun, -pikir. kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Swedia jangan berharap akan mendapatkan dukungan dari Turki untuk bisa menjadi anggota NATO. Perkataan Erdogan ini muncul setelah terjadi demonstrasi di dekat kedutaan Turki di Stockholm, Swedia pada Sabtu lalu yang salah satunya diwarnai dengan aksi pembakaran salinan Al-Quran. Demonstrasi anti-Turki dan menolak usulan Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah meningkatkan ketegangan antara Swedia dan Turki. Padahal Swedia tengah membutuhkan dukungan Turki untuk bisa bergabung dengan NATO. Pada akhir pekan lalu, politisi sayap kanan Rasmus Paludan diketahui berdemonstrasi di luar kedutaan Turki di Stockholm dengan membakar salinan Al-Quran. Aksi nunjuk rasa tersebut mendapat izin dari pemerintah Swedia. Reuters melaporkan Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström menolak untuk segera mengomentari pernyataan Erdogan. Dalam sebuah pernyataan tertulis, ia menyampaikan ingin lebih dahulu memahami dengan tepat apa yang telah dikatakan Presiden Erdogan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota demikian informasi pagi di Sirabu 25 Januari 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darul wasalam.